Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazhi anzal al-Quran Hudalil nasi wa bayinatin minal huda wal furqan Ashhadu an la ilaha illallah Ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La <tik> nabiya <tik> maddah Maha Suci Allah, segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini. Tentunya di dalam acara yang selalu kita nantikan. Hikmah Fagit, lebih sih Republik Indonesia. Apa kabar anda pemirsa pada pagi hari ini? Kami berharap anda semua selalu dalam keadaan sehat al-afiat. dan tidak lupa dari sini kami turut berdoa bagi saudara saudari kita yang saat ini sedang tertimpa musibah. Mudah-mudahan Allah segera mengurangkan musibah tersebut. Amin. Ya Robb Alamin. Pemirsa. Kita sebagai seorang muslim selalu dituntut untuk melakukan amal perbuatan. Terlebih, amal perbuatan yang kita munculkan harus selalu yang bermuatan positif dan selalu ahsan, selalu harus yang terbaik. Tapi terkadang di sisi lain, amal perbuatan yang kita lakukan cenderung untuk selalu bertentangan dengan kondisi lingkungan kita. Apakah itu karena materi yang kita miliki atau kemampuan yang kita punyai? Seperti apakah tuntutan ahsan amala kepada diri kita sebagai seorang muslim? Untuk itulah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang tentang menumbuhkan semangat beramal. Bersama seorang narasumber yang sudah hadir bersama saya Beliau adalah Ketua Umum Yayasan Media Amal Islami Bapak Ustadz Haji Aslih Ridwan MA Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah. pagi ini? Alhamdulillah <laughs> Senang kita berjumpa dengan Ustadz lagi Di perbincangan yang mudah-mudahan menarik ini ya Ustaz, Terima kasih sudah berkena hadir pada pagi hari ini Dan pemirsa sebagaimana biasa Kami tidak saja berdua Kesempatan pagi hari ini kita kedatangan tamu Dari bapak-bapak, ibu-ibu Majlis Salim Al-Ikhlas dari Menteng Atas, Jakarta Assalamualaikum Apa kabar Bapak Ibu? Matanya agak sayu-sayu, masih ngantuk kah pagi ini? Tapi <tuh> tetap <tuh> semangat ya Bu ya? Semangat, ya? Baik, terima kasih sudah berkenaan hadir juga pada pagi hari ini Dan pemirsa, uh, kalau berbicara lebih jauh tentang menumbuhkan semangat berawal Semangatnya sih ada saat, tapi tentang kemampuannya kata nggak ada, gitu. Ya. Yeah. Uh, memberikan uh, terus memberikan kepada kita koridor seperti apa sih menumbuhkan semangat beramal itu yang disentuh oleh agama kita. Yeah. kita yang pertama yang harus kita luruskanlah persaksi hmm. tentang beramal atau bersedekah. Hmm lalu pasti orang kaya orang mampu betul orang miskin boro-boro makan aja susah kan? ini satu persepsi yang keliru yang salah hmm. maka ketika ayat turun para sahabat mendengar ayat wali ku liwi jatuh wali hafasabikul harat, para sahabat menemui Rasulullah ya Rasulullah kami ini termasuk sahabat yang tidak punya hmm. sementara sahabat yang bertunya berada dia dengan mudah berderma Bagaimana dengan kami? Ya. Lalu kata Rasulullah, bukankah berseri wajah, watabassu muka pia-piaiai adalah sedekah? Bukankah berseri wajah di hadapan saudaramu adalah sedekah? Uh -huh. Bukankah berkata yang baik adalah sedekah? Jadi dari hikmah ini kita mengandung uh, dua hikmah uh -huh. yang harus kita petri sebagai satu pelajaran. Yang pertama bahwa sahabat itu ngiri pada tempatnya mengiri pada kebaikan ilah yang dibenarkan agama hmm. lah hasadah ilafisnatain tidak boleh hasad kecuali pada dua hal ala hmm. seorang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah ya. enteng banget kayaknya jemaah tinggal gesek doang gampang ya. bener bener ya. pengen saya kayak dia ya. kemudian warau jurnat Allah Quranan ada seorang yang membaca Quran ayat Luhu Anal Lailwanon Nahar dia baca Qurannya begitu luar biasa pemahaman Qurannya juga tafsirnya tertib dimaksud memahami Quran dengan Quran dengan hadis. Nah luar biasa pengen saya seperti itu. Ini kan seringkali kita salah. Wang nggak bisa baca Quran takdir kasihan si takdir saling terus. <tik> Makanya harus ada doa ada doanya tu supaya kita nggak malas Allahumma paksa mm ya. Yeah. Nah, pertanyaan yang salah. Bagaimana kiat menumbuhkan semangat beramal? Yang pertama ingat mati. Sadar bahwa kita akan pulang. Bisa bapak dan ibu duluan saya belakangan bisa, saya belakangan bapak ibu duluan juga bisa. Salah. Jadi sadar bahwa kita akan pulang, apalagi yang tua-tua gitu ya. <laughs> Marah ibu-ibu. <laughs> Jadi sadar bahwa kita akan mati, hmm. apalagi kalau yang sudah mulai dah tua-tua dikit perlu sekali kita berkaca bercermin. Hmm. Dulu saya imut-imut sekarang <laughs> Jadi menyadari bahwa kita akan mati kemudian kita menyiapkan amal sebelum mati. Al-Kais orang yang cembik-cembik itu kata Nabi. Manda nan napsah waamilah lima badal maut. Orang yang mampu malu nafsenya, beramal sebelum mati. Sadar bodi akan mati, sadar bodi akan meninggal, dia persiapkan amal sebelum mati. Itu orang yang cembik kata Nabi. Walajis orang yang lemah itu, orang yang bodoh itu manita banapsahawahu yang selalu mengikuti napsunya watamana alalail amani. Berharap, berhayal Tetapi tidak bisa berbuat apa-apa mm -hmm. Sadar bahwa dia akan pulang Bahkan nganterin ke, ke kuburan Berapa banyak orang gali kubur Tapi tidak sholat mm -hmm. Ada mm -hmm. Mana orangnya <laughs> Jadi disinilah Menumbuhkan semangat beramal Kiat ya, yang paling sederhana Yaitu ingat mati. Oke. mati oke Selain ingat mati Apakah ada hal yang lain Agar bisa memicu semangat kita beramal Untuk lebih banyak melakukannya Ya yang kedua adalah bahwa rezeki yang ada pada diri kita ada hak orang lain, nggak hmm. boleh kita makan semuanya. Ada hak anak yatim, ada hak duafa, hak janda jomblo. Jangan kirain janda yang muda aja tuh disantuni. Ya. Nah, ini yang yang yang juga harus tadi bahwa menyadari bahwa harta yang ada pada diri kita ada hak orang lain maka juga kita dengan beramal tadi kita jangan kayak Nasruddin Nasruddin satu waktu dia kumpulkan keluarganya dia berwasiat nanti kalau saya meninggal dunia tolong kuburin saya di makam yang udah tua belum Kenapa begitu Nasrudin? Nanti kalau malaikat datang nggak ditanya lagi ini kan udah lama gitu. Jadi nggak bisa kita akal akalin begitu. Kita harus menyiapkan amal tadi sebelum mati. Sadar bahwa kita akan mati. Kemudian harta yang ada pada diri kita ada hak orang lain. Ya. Selain yang dua ini, apakah ada yang lain untuk memicukan semangat beramal kita yang berseluruh tumbuh dalam diri kita? Yaitu menyadari bahwa kita harus tadi peduli kepada sesama. Uh -huh. Ada sense of crisis. Bahwa kita ini dalam kehidupan masyarakat yang tadi macemuk tadi, maka perlu sekali-kali kita datang ke bawah. Ada orang yang rumahnya cuma hanya beratap kardus. Yeah. Tapi kadang-kadang dalam hidup ini lucu juga. Ada orang yang tidurnya katakanlah mungkin di tempat yang kasur yang empuk nggak bisa tidur. Ada orang yang tiap hari rumahnya dekat tapi, api, jahat jah, semakin pules, ya kan? Jadi disinilah perlu sekali-kali kita kebawa menyadari bahwa ada orang yang mungkin di bawah kehidupan kita agar kepekaan kita timbul. Enggak ini yang harus kita uh, hidupkan ada kepekaan. Ada kita ketemu kawan, tidak perlu kita, dia ngomong, kita dah lihat keringatnya begitu mencucur, jangan-jangan hmm. memang belum makan. Nggak hmm, usah ditanya, belum makan nah? Ya hmm. ada, cuma kasihan doang, tapi belum makan kita sadar, kita tahu bahwa dia belum makan. Orang yang baik tidak akan mungkin minta, tapi kita yang peka, ya. kepekaan ini lah yang hilang. Itu tangga kita, dia nanya bulat balik, minyak naik. Minyak naik Kita yang menanya Ya naik Nah no, di warung sana Dia mau minta minyak Tapi dia malu Kita seharusnya peka Ini orang tidak punya minyak Dia tadi ngomongnya Minyak-minyak terus hmm. Nah Kepekaan inilah yang kita lihat Dari raut wajah Kita bisa lihat bahwa orang ini butuh ya. Kemudian dari ungkapan-ungkapan tadi Ada orang yang Pernah ada orang telepon saya Cuma Pak Ustadz Uh, keluarga saya lagi di rumah sakit hari ini saya mau bayar ya kita sudah tahu pesannya Betul. bahwa dia kurang biaya minta bantuan karena dia seorang ulama dijaga dirinya nggak ya. mungkin dia bayarin saya dong nggak mungkin tapi kita peka tadi saya mau bayar hari ini uh -huh. itu yang yang harus kita tumbuhkan begitu juga kita harapkan pemimpin-pemimpin kita ini punya kepekaan hmm. satu ketika Umar bin Aziz ketika di tengah malam dia menangis. Sang Khalifah ini menangis, kemudian ditanya sama istrinya. Kenapa kau menangis, wahai sang Khalifah? Aku menangis ada seekor keledai yang mati kelaparan. Bayangkan seorang pemimpin menangis karena ada seekor keledai yang mati kelaparan dalam wilayah kekuasaannya. Luar biasa. Berapa banyak sekarang bukan seekor keledai yang mati orang yang meninggal? Nggak peka juga. Nah, di sinilah yang perlu kita bangun sense of crisis tadi. Maka ukwai itu ada tiga tingkatan, Bu. Tingkatan yang pertama, ada orang yang dia tanpa diminta, hmm. dia memang ngerti. Ini tingkatan yang paling tinggi ini, paham. Hmm. Dia dia tadi, liat lihat aja tadi dari omongannya dari, dari penampilannya, kita lihat nih orang pakaiannya dari dulu dari sekarang kayak butih terus. <tik> Gak ganti-ganti ya? Paling-paling ganti cuman kudungan. <tik> kita peka tuh, ya, ya kan? Nah, itu peka, nah itu yang harus kita bangun. Yeah. Itulah yang harus ada pada seorang rija, seorang pemimpin tadi. Peka tadi. Rakyat sudah menderita, nggak usah disusupin. Bicaralah padanya, lihat realita. Nggak usah pejabat lewat, tukang ini pinggir. Perlu dia lihat langsung bagaimana umat kita keadaannya real, Nggak perlulah. ABS, asal bapak senang. Wow. Baik kita harus tadi membangun itu. Okey, kepekaan ini terkait nggak dengan sebuah keimanan yang ada dalam diri seseorang tersebut ya? Wah jelas. Wajyul Siruna, Alaihissalam, kalau <laughs> khabir Musosso, mereka lebih mengutamakan kepentingan orang lain walaupun dia membutuhkan. Uh -huh. Kaitan dengan iman. Uh -huh. Jadi ada cerita ketika mereka tidak punya apa-apa, tapi yeah. dia harus menjamu tamu Rasulullah. Uh -huh. Kemudian diaturlah luar biasa uh -huh. satu situasi yang dimana seakan dia makan. Hmm. Ya pora-pora tamunya makan Kemudian lampu lampunya digelapkan Saya akan makan Luar biasa ketika Selesai ini Rasulullah Kagum terhadap orang ini ya. Jadi padahal dia tidak punya makanan hmm. Tetapi dia menjamu tamu Rasulullah S.A.W luar biasa hmm. Dan istrinya juga kompak kalau nggak kompak kan jadi ribut lah. Bapak udah ketahuan nggak punya makan, buat mau lagi. Dua ketahuan sepiring, nggak, dia kompak, atur. Nah, ini, ini Lalu yang menyambut rupanya. memang kayak. Artinya marat. terkait, terkait erat ya, antara kepekaan dengan keimanan seseorang ya. itu ya. Lai salmu minubillah dia sebau. Tidak dikatakan beriman dia, dia kekenyangan, sementara wajaruhu tetangganya kelaparan. Baik. Dia bertumpuk makanan di rumah, tetangganya lagi lapar, lapar, kata Nabi Lai salmu minubillah. Hmm. Apalagi kalau kita ayat Laisal biru antual ujuwakum kibbal al wal-magrib walakin albiru man'amana billah wal-malaikat wal-kitabi wan-nabiyin wa atal ma'ala hubbih zawil kurba wal-yatama wal-masakin wabnasabil wasa'ilina wafiriqob nah jadi ada kaitan dengan iman dan kepekaan. Baik sebelum kita gali lebih jauh lagi tentang seperti apa uh, apa namanya agar menumbuhkan kiat beramal itu ingat mati jangan lupa Rizki uh, bahwa ada hak orang lain di sana dan menumbuhkan kepekaannya atas krisis yang ada terjadi di lingkungan kita Saya ingin berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan tema kita pagi hari ini tentang menumbuhkan semangat beramal itu Silakan Ibu tolong sebutkan uh, nama Ibu Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Ibu Hajah Komariah uh -huh. dari Masjid Taklim Al-Ikhlas uh -huh. Saya mau bertanya Pak Ustaz Anak saya belum lama ini meninggal Tabrakan nah terus ini apa tuh uh, saya tuh ada masjid di tempat saya ya. uh, ada mungkin lima masjid saya diamalkan buat dia hmm. terus uh, anak yatim juga gitu diamalkan buat dia gitu atas baik. nama dia gitu baik. terus beli apa beli Quran untuk ke masjid juga Oke okay. Sampai apa enggak pak Ustad baik iya terus terima saja, kasih Bu. pak Ustad terima, terima kasih banyak buah haji, haji kemaraya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu kesempatan lagi mungkin dari sebelah kanan saya silakan mohon disebutkan namanya pak. oke okay, selamat sejahtera. Assalamualaikum, Allahumma rabbi alaihi. Waalaikumsalam, Allahumma rabbi Nama saya Rijal Fatah uh -huh. dari Media Islami. Silakan Mas Rijal. Alustad. Uh, uh, Terkadang dalam kehidupan yang serba materialis ini, kalau kita mau beramal, kita hitung-hitung dulu Pak Ustaz. Kayaknya rugi apa, rugi nih. gitu Dan ini kebanyakan terjadi di masyarakat kita. Untuk beramal, kayaknya yang kita kedepankan adalah hitung-hitungannya berkurang. Baik. Bagaimana menghadapi ini Ustaz? Dengan Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Lidia. Ustaz, dari Ibu Haji Komariah tadi, uh, Ibu kita turut berbelasungkawa atas meninggalnya anak Ibu. Katanya anak kesayangan beliau meninggal dunia karena kecelakaan. Namun beliau berinfak untuk masjid pembangunannya, memberikan Quran ke masjid, kemudian uh, memberikan memberikan selokan buat anak yatim, pahalanya itu kalau diniatkan untuk uh, zunaqah mayat uh, anak beliau tadi sampai enggak karena beliau. Iya. Silahkan, Jadi memang di sini bahwa kalau kita berbuat baik ya, apalagi kalau seorang anak dan orang tuanya, ya, insya Allah nyambung wa an laisa insan ila masa manusia lama tidak ada apa ya. yang dosa Jadi kalau kita tidak pernah beribadah, kemudian tidak pernah ngaji tapi begitu ini kita suruh orang supaya kita uh, diwadai uh, agar dia ngajiin buat kita dan seterusnya ini juga menjadi satu persoalan. Jadi memang kalau seorang anak dan orang tua itu memang sangat nyambung gitu ya. Nah, apalagi kalau memang dia sama-sama ibadah, nyampe. Saya pikir tadi nyampe enggak dikirim ke masjid. Ini <Sisteri> <Sists> kirim ke masjid juga nyampe. Oh, namanya-namain. Iya. Baik, mudah-mudahan terjawab ya Bu ya pertanyaan Kemudian Mas Rizal Fata tadi mengatakan yeah. uh, Zaman kita yang materialistis Yang hitung-hitungan seperti ini Terkadang kita sebelum beramal ngitung dulu nih Ini rugi apa enggak nanti ya Dilihat orang apa tidak gitu nah, Bagaimana uh, menyikapi terhadap persoalan ini Agar hal itu bisa kita eliminir Dalam kehidupan kita Ya Tijim memang kita juga dalam hitungan Dalam hati kata kebutuhan kita Kita hitung juga mm -hmm. Jangan sampai Ibu-Ibu dalam tabu akbar Siapa yang muramal saya langsung ngasih gelang begitu pulang nangis. <SILENCIO> Apa saya kasih semuanya tadi? Ya, hmm. Harus dihitung tadi. Ya jadi harus itu dalam hati uh, tetap cukup buat kebutuhan kita. Jangan hmm. sampai ya. kita beramal habis itu kita malah minta amal gitu ya. Hmm. Uh, tetapi di sini adalah kita tetap tadi ya menghitung tidak berarti kita hitung-hitung cari yang jelek dulu ya. Tidak. Tidak. Kalau di kandung ada uang 100 ribu, 50 ribu, 10 ribu, 5 ribu, ada seribu. Terkadang kita mengambil yang Ibu. seribu. Ya, Bu, ya. Tuh, Ibu ya. Ibu nyawet gitu. Nah mungkin yang dimaksud hitung-hitungan seperti itu. Di sisi lain ada hal lagi yang menarik yang saya berjelas bahawa kita uh, oleh guru kita yang lain juga dianjurkan kalau berinfak itu jangan hitung-hitungan gitu. Uh, coba katanya sekali-kali rogoh oh, dompet kita itu. Masukkan semuanya merem gitu. Insyaallah nanti Allah akan mengganti puluhan kali lipat dibalik itu. Nah semacam ada kontradiktif dibalik yang Ustaz sampaikan barusan seperti apa kira-kira tidak kontradiktif uhum. itu tadi kaitan dengan kita hitung tadi ya kebetulan yeah. kita tapi uh, kita juga perlu tadi ya uh, keberanian tadi untuk nah, seperti itu uhum. Uhum. jadi uh, cuma maksud saya kalau kita seperti itu betul-betul memang tidak mengharapkan uhum. yang namanya sudah kok pasti ada ganjarannya yeah. kita ngasih 10 ribu nanti kenapa sejuta yeah. akhirnya jadi uhum. menjadi hitung hitungan kita, lagi gitu ya hitungan sama Allah sudah okay. pasti itu janji Allah siapa pasti orang bersedekah pasti dibagandakan. Yeah. Kita mau bersedekah, bersedekah aja. Yeah. Cuman juga kita hitung tadi buat kebutuhan kita yang mungkin enggak terlalu besar tadi yeah. supaya kita mungkin tadi buat kendaraan naik angkot dan seterusnya aja. Tapi kita jadi jalan kaki. Hmm. Kenapa jalan kaki? Tadi saya beramal. <laughs> tuh, akhirnya jadi nyesal Tapi kalau kita berani luar biasa. Hmm. Dan memang seperti itu luar biasa bahwa sedekah itu langsung apalagi di Mekah. Begitu kita langsung Luar biasa Cepat hmm. itu Mungkin uh, Yang dibilang Banyak usah Betul Bahwa itu hmm. memang Merupakan janji Allah betul. Dan itu seringkali uh, Saya rasakan gitu ya Jadi di kantong kita Kita kasih aja Uang yang mungkin Bagi kita uh, Yang sisa cuma hanya sekedar Botanpot Kita kasih aja yang besar hmm. Tapi hmm. kita gak harapkan Bangin atas besar Enggak yeah. Tapi Itu hitungannya detik Hmm, saya udah Allah, habis ya. waktu itu nggak punya uang waktu di Mekah hmm. kasih aja udah detik langsung datang, ya. tapi kita jangan kita kasih entar datang, kamu nggak oh, datang ya? Oh. mana sih katanya oh. datang, nah, itu itu yang salah ya, ya. <laughs> baik. Uh, Mas Rizal juga mudah-mudahan terjawab pertanyaannya, walaupun cukup singkat. Uh, tapi begini ustadz, terkadang tentang uh, hitung-hitungan uh, apa namanya, uh, uh, apa namanya tentang sesuatu yang kita infakkan itu, uh, suatu amal itu, kita memang terkadang gitu ya dari sisi kita tadi ketika ada uang 150, lima puluh sepuluh ribu dan seribu cenderung kita memilih yang seribu kecenderungan nih Mbak Rizal. Enggak lagi bukan kecenderungan, itu kantong lu udah ngerti nih, ustadz. Jadi tahu ya. Maksud saya, bagaimana menumbuhkan semangat semangat ya. agar kita tidak memilih yang uh, nolnya yang yang tiga itu tetapi nolnya yang lima yang kita masukkan maksud saya yang 100.000 bagaimana menumbuhkan semangat itu maksud saya semangat yang 100.000 tadi ya? Ya, ya mengambil yang terbaik diantara yang ada itu Iya jadi kantong juga paham atau anak kita biasanya masih ribu kok bumen banget 10.000 <laughs> nah, jadi memang itu kita harus ada keberanian tadi dan hmm. yakin bahwa Allah akan melipat gandakan tapi bukan karena itu kita melakukan itu ya. itu karena Allah gitu ya, ya. jadi sudah Waktu Allah di dunia dan akhirat akan lipatkan akan amal ya. kita. Amin, amin. Ya. Banyak hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan uh, bagaimana menumbuhkan semangat beramal ini. Namun kita harus dulu Ustaz. Ya. Pemirsa dimana pun Anda berada, masih kita akan melanjutkan perbincangan yang menarik ini tentang bagaimana menumbuhkan semangat beramal untuk sesuatu yang terbaik. Tetaplah terus bersama kami, kami akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Pemirsa terima kasih anda masih bersama Hikmah Pagi televisi Republik Indonesia. Pagi ini kita masih berbincang tentang menumbuhkan semangat beramal bersama Ustaz Haji Aslih Ridwan MA. Dan kami sampaikan salam bagi anda yang baru bergabung bersama kami. Baik Ustaz, kita lanjutkan satu hal. Kita tahu bahwa Allah sudah menjanjikan lipatan yang berkali-kali lipat bagi orang yang melakukan infak Bagi orang yang melakukan uh, ahsan amala gitu ya hmm. Tapi terkadang itu hanya sebatas pengetahuan saja Tidak kita realisasikan gitu ya hmm. Nah ini seperti apa persoalan kendala yang menghinggapi kita itu agar kita bisa merubahnya kepada sesuatu yang lebih baik itu Tadi penyakit pikir yang masih mendominasi Sada, tidak menyadari bahawa dia akan menghadap Allah SWT hmm, Bahawa pada hakiatnya Hata yang ada pada diri kita akan pulang Maka kata Nabi Kalau bayat dimasukkan ke kubur Maka pulang semuanya amaluh Yang tetap menyertai teman sejati kita adalah amal Bukan uang ya? Bukan uang mm -hmm. Bahkan kalau misalnya ada uang 10.000, jangan kan 10.000 1.000 pun harus dikeluarkan. Hmm. Jadi enggak ada ah masukin 200.000 buat jajan di sana enggak perlu. <laughs> Mungkin mata uangnya juga beda. Yeah. Hmm. Jadi uh, di sitilah yang harus kita uh, tumpukan ya. bahwa kita akan menghadap Allah bahwa harta yang banyak bisa jadi akan dikalungkan tadi. Makanya orang yang tidak mau berinfak, berzakat itu akan dikalungkan tadi nah, api yang sangat panas. Maka hmm. Menyadari bahwa kita akan pulang kemudian harta ini... Ada hak, ada, ada, jawaban, mm. ada hak orang lain, ada ada pertanggungjawabanlah orang lain. Maka Insya Allah kita tidak perlu hitung itung itungan. Itung itungan sekedar bawa kita uh, cukup buat kehidupan. Baik. Tetapi kita yakin bahwa akan membawa pada keberkahan. Tidak ada sejarahnya orang yang berintak itu yang berani malah jadi bantu tidak ada. Hmm. Itu yeah. yang perlu dicatat bu. Yeah. Tidak ada orang yang berintak menjadi miskin. Jadi yeah. ya, okay. Saya berikan kesempatan kepada Bapak ibu yang ingin bertanya lagi silakan. Mungkin ada pengalaman pribadi tentang bagaimana dahsyatnya berintak silakan silakan bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Nama saya Haja Suwarni uh -huh. Dari Majelis Tahlim Al-Ikhlas Silakan Bu Haja uh, Yang akan saya tanyakan yaitu bagaimana caranya Menumbuhkan amal yang baik uh -huh. Ada yang bilang 10% dari hasil kita Ada yang bilang 20% uh -huh. Mana yang baik Pak Ustaz baik. Terima, kasih. Terima kasih Bu Haja Waalaikumsalam Silakan dari sebelah kanan lagi Tolong sebutkan Bu namanya Nama nama saya Haja Sri Susati dari Syarikat mm -hmm. Taklim al ikhlas Silakan saja. Tanya mm -hmm. Yang kami ingin tanyakan Pak Ustaz bagaimana diterimanya sedekah atau amal kita oleh Allah yang baik? Mm -hmm. Yang kedua, lebih dulu mana kalau kita mau Amal dan saudara, -saudara paling dari lingkungan dulu mm -hmm. atau saudara yang membutuhkan bantuan dari kami okay. atau ke masjid dan musyola. Oke, okay. terima, terima kasih banyak Bu Hajjah. Ini hajah semua nih yang hadir di sini, subhanallah, ngiri kita nih. Iya, yeah, <laughs> orang pakaian baju putih. Oh gitu ya. <laughs> Baik, yang pertama Bu Hajjah uh, Suwarni tadi, kata beliau bagaimana menumbuhkan uh, amal yang terbaik itu apakah cukup dengan 2,5% atau mungkin sampai 10% gitu ya. Uh, kita menginfakkan sesuatu dari sesuatu yang kita dapatkan gitu ya. ya Jadi silakan. infak itu sungguhnya unlimited. Mazatun mm. fikun dalam Al-Qur'an. Mm. Berapa mesti infakkan? Will afwa yang dimakan Artinya itu menyangkut pada keimanan seorang. Hmm. Abu Bakar Siddiq hampir semuanya dikasih. Mm. Tapi kalau tadi kita kan tadi ya, kalau mau ngasih sesuatu mikirnya lama benar. Hmm. Hmm. Ini baju yang saya Udah gak pakai mm -hmm. Jadi ngasih orang Ngasih baju dan suatu Yang memang dia udah oga mm -hmm. Gitu. Jadi disinilah yang masih tadi Apa namanya Itung-itungan yang pada akhirnya itu memperlambat kita yeah. Kemudian juga tadi uh, Berapa sungguhnya mesti kita infakkan Dijawab oleh Quran Kulit afwain Maafkan oleh artinya itu adalah Kalau kita yakin bahwa Allah akan melipat gandakan Bahwa Allah akan membalas dan semuanya Dan kita tadi ikhlas Insya Allah tadi ya Makanya tidak Sebetulnya kalau infak tadi unlimited tadi Kalau dakat 2,5% Dakat sudah ada ya tidak ada hmm. Kalau infak itu dalam orang dan keimanan orang, Baik. ada orang yang berani mungkin menginfalkan mobilnya, ada yang mau? <risas> yang mau sih banyak, yang berani yang tidak ada <s> <laughs> baik Ustaz, uh, pertanyaan saya begini, ketika zakat 2,5% sudah ditentukan besarannya, sudah ditentukan orang yang menerimanya terkait dengan pertanyaan kedua siapakah yang lebih dahulu kita berikan apa namanya uh, infak atas dakwah ini kepada lingkungan di sekitar kita atau kepada saudara-saudara kita kemudian yang kedua syarat diterimanya sebuah infak sebuah amal itu yang seperti apa gitu ya bu ya yeah. silakan yang jelas sudah dijelaskan dalam surat 9 ayat 60 Ada siapa yang diberikan uh, Kita sudah jelas Kalau memang ini skala prioritas yeah. Kalau lingkungan kita, keluarga kita Tadi butuhkan prioritas Tetapi juga jangan itu saja Kita juga harus melompat Karena berapa banyak orang-orang yang uh, Katakanlah hidup di pinggir-pinggir kota uhum. Yang dia hanya makan sekali Nah saya sering Mengatakan kepada Ibu-Ibu Stalin -Ibu Kalau untuk Idul Kurban atau Idul Fitri. Mm -hmm. Lebih baik kita di daerah pinggiran, ya? mm -hmm. di mana ketika kita kasih daging itu, mm -hmm. sampai dicium, masya Allah. Yes, ma kalau setahun sekali belum ketemu lagi, mm -hmm. wah, yalah, gitu. Mm -hmm. Girang betul. Yeah. Itu yang saya lihat anak yatim. Saya kalau itu ngantre sampai malam, berantai aja tapi kalau di, di kita dia ganti pakaian kemudian dia atur strategi sama keluarganya, nanti dikumpulin kemudian dijual sekarang itu hmm. jadi akhirnya kita tidak tepat sasaran itu juga kalau bisa juga menjadi agenda kita, hmm. banyak orang yang mendramatisi kemiskinan dengan pakaian diganti, nanti habis itu pakaian dinasnya ditandalkan, habis itu dia keren lagi, hmm. nah kita harus cermat tadi soal itu kemudian tadi yang kedua ya, hmm. tentang syarat diterimanya uh... Amal kita gitu ya. Yang jelas, jelas tuktilu sodakoh tukambil manual azza. Tidak boleh kita batalkan sodakoh kita dengan menyakiti orang yang menerimanya. Ya. Kadang-kadang uh -huh. kan kita kasih juga, tapi kita omelin yeah. Nasinya sudah seribu lagi marahnya masuk Allah lama banget. Ya kan? Eh, tu bukan kerja masih baru masih gagah Doa umelin doang, kasih doang tiga. Itu kalau bisa tadi ya kita kasih tadi tidak diikuti dengan menyakiti tadi. Atau kalau kita tadi girang benar kalau ya. tadi kita tidak uh, memberikan, paling tidak kolon ma'rufun, perkataan oh, yang baik perkataan yang baik, ya. baik. Uh, Ustaz, tadi saya sedikit mengulang tentang manakah yang lebih baik antara saudara-saudara kita yang membutuhkan atau mungkin orang lain, petangga kita yang membutuhkan di mana di antara kedua ini, mana yang harus didahulukan? ya kita lihat, dari sisi skala prioritas, dari sisi katakanlah mungkin dia makan masih uh, satu hari, masih tiga kali mm -hmm. ini jangankan tiga kali, cuma sekali ya. mm -hmm. jangankan nasi noro Malah si Aking Nah mungkin ketika itulah Kita prioritas Kayaknya ini hmm. Kemudian prioritas yang lain Adalah Mereka ibadah kalau sekedar miskin banyak tapi buat apa membantu? dia juga akhirnya pada akhirnya nggak ibadah nanti hanya menjadi orang-orang seperti korun dan ini orang ibadah soleh dia rajin hmm. dia ke masjid, rajin ke maiz ta'lin, miskin dia prioritas kita Baik, Baik. oke okay. uh, Bu Hajah, Bu Hajah Suwani dan Bu Hajah Sri menurutkan terjawab pertanyaannya. saya berikan kesempatan lagi kepada okay, yang bertanya, Silakan, dek, Be, tolong sebutkan namanya saya Ikhsan. Ikhsan, saya mau bertanya, Surahan, Mas Ishan. bagaimana kalau ada orang yang dia mau beramal, uh -huh. mau membantu orang lain kalau ada maunya Oke, okay. nah. ada pamrih lah ya Ya, uh -huh. para karek mau mendekati orang yang tinggi, uh -huh. dapatkan suara, bagaimana ya. dengan nama itu Oke, okay. ini menarik nih, saya satu kesempatan lagi, silahkan Pak, tolong sebutkan namanya Pak Nama saya Amiruddin dari Masjidalin, ya. Al-Ikhlas menteng atas. Silakan pemirsa. Yang semua tanyakan Pak Ustaz. Orang beramal ada yang ria hmm. dan juga orang ber beramal kalau orang beramal melalui orang ternyata dia masih ragu. Bagaimana menurut hmm. Pak Ustaz? Hmm. Oke. Okay. Masih ragu ya. Silakan. Nama saya Abdiansah. Abdiansah. Ya. Bagaimana agar hati kita tergugah untuk selalu senantiasa beramal Ustaz? Itu ya, sah? tergugah untuk senantiasa, senantiasa beramal, beramal ya. Oke, okay, terima kasih. Baik, yang pertama uh, Mas Ihsan nih, uh, kelihatannya masih muda kalau sudah dari tiff makanya saya jemputnya Mas Ihsan. Uh, orang itu mau beramal ketika ada pamrih, kalau pemilu dia kalah, ditarik lagi itu. <laughs> ditarik lagi itu amal yang sebelumnya diberikan. Nah, orang yang seperti ini tuh seperti apa gitu? Silahkan saat. Tapi ada yang ngasih peralatan marawis dibalikin lagi gitu? Iya, <laughs> diambil bukan diambil. dibalikin, diambil. Diambil, oh, diambil ya? Diambil. Jadi di sini bahwa memang yang namanya katakanlah dukungan suara itu konsekuensi. Artinya memang tadi otentik hmm. kita itu biasa katakanlah akrab dengan komunitas bawah, biasa berderma. Tiba-tiba mungkin satu waktu ibu dan bapak jadi caleg, orang tahu bahwa dia memang orang baik itu konsekuensi ketika dia melakukan pendekatan, memang dia dengan amal-amal yang lama, walaupun ada keinginan sesuatu di balik pamrihnya dia itu. Ya, tuh luruskan niat bahwa karena Allah soal konsekuensi itu, memang Rada beda-beda tipisnya bang tadi ya antara ikhlas dan ria. Tetapi yang yang ditanamkan adalah bahwa memang bukan karbitan, dia nggak pernah beramal, nggak pernah mendekati rakyat kecil, nggak pernah ke masjid karena ada maunya dia datang tadi. Tapi memang itu merupakan bagian dari hidupnya, biasa akal dan pem. Bawah, biasa ah, dengan rumah Allah Dengan majis talim Biasa juga suka memberi Kemudian dia memang tadi diamanakan dari caleg tadi mm -hmm. Nah itu dengan sendirinya umat juga melihat Itu konsekuensi logis aja Karena mereka ah, sering berderma Sehingga orang senang dengan dia ya. gitu. Nah, Kalau sampai kejadian menarik lagi dermanya ini Karena dia tidak terpilih Ya ngambak namanya enggak. itu <laughs> Ngambak dia Berarti memang gak ikhlas dibalik ya. ya Baik ah, Yang kedua ah, Pak Amiruddin tadi Tentang Uh, beramal yang dibesar-besarkan gitu ya yang uh, konon bahasa kita nih saya nih infak nih 10 juta gitu biar orang lain pada tahu dia berinfak jadi yang pertama seperti apa orang seperti itu gitu ya yang kemudian ya. Uh, mus, mus, uh, terus kemudian ada lagi orang yang berinfak tapi tidak mempercayakan lewat orang lain oh. jadi cenderung mungkin direct langsung gitu ya mungkin maksudnya ya pak ya seperti apa kedua yang orang yang jelas amal ria ditolak Hmm. Kalau 10 juta disebutin, ya. gituan seribu hamba Allah. Tetapi kalau misalkan ingin memberikan contoh dan mengajak kepada yang lain, boleh. Ya kan itu? Cuma nah, itu. memang motivasi kita dalam langkah tadi ya Niatkan karena Allah, cuma dalam langkah pembelajaran. Hmm. Kalau ketua majistri yang sudah membuktikan dengan dana yang sekian, hmm. berarti jamahnya kan itu ketikutan. Nah. Kalau ketuanya dua ratus ribu, pasti jamahnya ngeliat-ngeliat. Kalau ketuanya seribu, yang lain 500 Nah itu boleh sama memang tidak untuk tadi riya-riyaan atau uh, gagah-gagahan. Hmm. itu Semua lakukan adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Antara riya dan dan tadi ikhlas itu beti lah ya, ya. beda tipis ya. ya. ya, ya Baik. Kemudian tadi yang tidak mempercayakan lewat orang lain itu, ya hak Bapak untuk tidak mempercayakan. Makanya kan harus dilihat bahwa ada ada enggak perak yang yeah. memang ini kan ada yang fiktif ya. ya. Ada yang enggak ada lah mungkin banyak kita, kejadian, ya? kejadian uh -huh. tidak ada aktivitasnya. Uh -huh. maka kita harus aktifitas sebelihat, gitu. Kemudian setelah kita lihat, kemudian dia transparan dalam keuangan dan seterusnya jelas, ya itu harus kita tolong. Hmm. Kemudian kita curiga terus yang pada akhirnya juga kita nggak ngasih ke sana nggak, ke sana nggak, alasan kita ragu. Hmm. Akhirnya kita beramal ya. dan menjadi salah, gitu ya. Hmm. Begitu kita curiga, wah ini kayaknya tidak jelas, fiktif. Begitu dilihat stafiatnya juga nggak ada, aktivitasnya juga nggak ada. Boleh dong untuk kita larikan kita ke yang lain. Gitu. Betul, ya. ada masalah tentang persoalan itu. Ya, ya masalah. Oke, okay. kemudian yang uh, terakhir tadi dari uh, Mas Adiansyah di sini menangkan tentang bagaimana menumbuhkan atau menggugah kita untuk senantiasa bisa beramal yang lebih baik ini. Maka kata Nabi lihat ke bawah agar timbul rasa syukur agar timbul kepekaan. Kalau kita ke atas capek kita. Apalagi dalam kehidupan ini Makanya kalau ngiri yang tadi berakbaikan boleh Tetangga beli motor Kita tensi darah langsung naik Cuman kita naik jabatan Langsung gak bisa tidur Beli mobil meninggal kita Jadi ini yang yang tadi Yang tidak boleh ya Jadi, Yang ngiri-ngiri seperti ini nah, Kemudian agar timbul rasa syukur kepada Allah Agar peka tadi Kita harus mendatangi Melihat langsung Satu komunitas, satu kehidupan Yang memang mereka sangat membutuhkan Sehingga timbul tadi kepekaan Timbul kepedulian Nah ini yang yang mungkin tadi Tidak hanya kita uh, bermain Atau berhubungan dengan kelas-kelas atas Terus ya uh, Perlu juga kita ke kalangan bawah Ini juga senat senatuan kita Menampilkan gaya hidup Wah eh, makanya kita senang dengan uh, Katakanlah mungkin termasuk juga Laskar pelangi dan seterusnya Menampilkan satu uh, keadaan nyata Di lapangan Supaya apa? Supaya inilah pot kita masyarakat kita yang memang sangat membutuhkan dan air timbul ini pak rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kondisi kita itu sebenarnya jauh lebih baik dibanding saudara-saudara kita e, yang lain betul. ya. Baik uh, ada, masih ada kesempatan kelihatannya saya ingin melemparkan lagi bagi ada yang ingin bertanya masih adakah? Hmm. Oke okay, silahkan. Tolong sebutkan namanya pak. Uh, tadi udah <laughs> Rifqy oh, Fatah. Oke oke silakan mas. Uh, terkadang kalau kita di bis-bis itu ya kita menyaksikan ada Orang yang kemudian mengeksploitasi ayat-ayat untuk mencari amal itu, uh -huh. uh, kadang itu fiktif bagaimana nih Ustadz menanggapi uh -huh. situasi? Oke, okay. yeah. silahkan Ustadz. Kamu oh, ada? Oke, okay. satu kesempatan lagi, terakhir mungkin. Ada yang bertanya? Tidak. Baik, nggak ada. Oke, okay. silahkan Ustadz. Jadi memang ketika kita ragu tadi ini fiktif ya sudah. Tapi kalau kita ya tadi ingin katakanlah berbagi dengan dia. Nggak besar, hanya mungkin dia tadi untuk ongkos dia, kita kasih tadi. Ya, itu haknya kita juga. Betul. Uh, yang jelas, tidak boleh beramal dalam kondisi ragu tadi. Oke. Okay. Uh, tentang banyaknya orang yang mengeksploitasi ayat-ayat agar orang bisa bersedekah kepada yang bersangkutan itu seperti apa orang ya, itu. Ya, inilah yang sebetulnya kita tidak perlu seharusnya kita yakinkan saja bahwa memang ini merupakan satu kewajiban. Ini kan akhirnya orang sudah dibacakan ayat, dibacakan hadis enggak hmm. ngasih lagi gitu. Akhirnya dia juga jadi tidak terima. Hmm. Nah, tetapi kita sebagai seorang Islam tadi tanpa dibacakan ayat hadis pun kita sudah ngaji, sudah tahu bahwa ini memang merupakan ...sebuah kewajiban dan merupakan sebuah kebutuhan kita. Mm -hmm. Nah, jadi memang biasanya orang tidak begitu merespon ketika dia terlalu banyak mengobrol tadi itu. Yeah, yeah. Justru dia menggugah dengan programnya saja gitu. Hmm. gitu. Oke, okay. baik. Kemudian saya ingin melanjutkan pertanyaan ini. Ustaz, bagaimana nih? Tadi dikatakan kita sering sekali kalau di Jakarta ini di, di bus, di lampu merah banyak sekali orang yang meminta-minta dengan membawa kotak amal. Yang disebutkan di sana musola, dia dia minta di Jakarta, musolanya ada di ujung burung saudara sana itu gitu ya. Hmm. Di di di mana pokoknya jauh daerahnya. Nah, ketika kita berimpact misalkan ke sana, kemudian oleh orang ini disalahgunakan sampai enggak kira-kira amal kita itu gitu. Iya. Jadi ini memang sekali lagi juga perlu kita cermat tadi kaitan dengan banyak yang mendramatisir betul dia pakai-pakaian nanti sore dijemput itu yeah. kemudian ada orang yang kakinya di disembunyikan yeah. seakan dia tadi cacat atau okay. waktu itu ada kejadian nyata mm -hmm. kemudian ada teman bilang ada polisi kabur <laughs> saya lagi. orang lihat mungkin kakinya cuma satu ternyata bisa lari tadi mm. nah kemudian tidak atakanlah mungkin tidak sampai tadi yeah. ibu bapak sudah beramal hmm. urusan dia tadi tidak amanah urusan hmm. dia dengan Allah hmm. tetapi yeah. memang sekali lagi kita harus cermat tadi apakah ini tadi dia transferan apakah proyeknya tetap jalan ini sumbangan banyak tapi proyeknya nggak jalan yeah. itu nah, itu sering terjadi di antara kita ya yeah. <laughs> baik uh, ustadz kalau saya kembalikan tentang bagaimana kiat agar kita bisa beramal dengan optimal tadi di samping kita harus mengingat kematian kita yakin bahwa eh ya, rezeki kita itu uh, ada hak orang lain di sana Kemudian kita harus lebih peka ya karena ini merupakan uh, cenderung terkait dengan kualitas keimanan seseorang. Nah di samping ketiga hal tadi, terkadang untuk menjadikan sebuah ideal kita ingat mati, kita tahu uh, bahwa di sisi kita ada hak orang lain dan kepekaan krisis terkadang tidak sempurna. Ada titik-titik tertentu yang kita yang kita miss di sisi itu. Ya. Nah bagaimanakah menyikapi persoalan ini? Ya, jadi kadang-kadang masih tadi ingat mati, masih belum juga memahami. Ya. Kemudian harta yang ada pada di kita ada hak orang lain hak uli masih belum juga mempan Betul. kemudian tadi kepekaan masih juga belum mempan maka pak harus kita tanamkan bahwa beramal sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu hmm, okay. Wataala sebaik ibu perhatikan dalam Al quran yes. berulang-ulang Allah mengatakan Pabiyya mm Allahirobi kumatukan ziban nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan betapa banyak nikmat-nikmat Allah diberikan ber kepada kita maka sebagai wujud konsep sekuensi tadi kita beramal bersyukurlah ya, mas, ya. Hmm. Baik, satu kesempatan terakhir nih bagi ada yang ingin bertanya saya berikan kesempatan. Iya, silakan Ibu. Tolong berdiri 1. Ibu. Ibu? Ya. Oke, okay. berdiri dengan Ibu siapa? Langsung ya ketika ke Bu Kak dari Menteri Al-Imaje Salim Ma Al-Inna. Mohon maaf Ibu siapa? Ibu okay. Atika Sandy oh, dari okay. Majelis Ma Alim Al-Inna. Silakan Bu. Uh, mengenai melanjutkan yang tadi pertanyaan dari Ustaz ya, Bapak Amir. Iya. Ya. Mengenai orang yang beramal tanpa ada lampihnya mm -hmm. bagaimana bagi yang menerimanya Karena saya sering menerimanya gitu. Waduh, <gitulah> itu. Terima kasih buat Ika. Ini menarik, Sat. Terkadang kita tahunya orang memberikan sesuatu ada pamrih. Nah, kita yang menerimanya ini seperti apa? Kita ambilkah itu atau kita tolakkah gitu? Ya? Karena kita tahu bahwa dia pasti ada pamrih di balik itu. Silahkan, Sat. Ya, orang dikasih ya kita ambil. Cuma jangan kita berjanji nanti saya dukung deh. Mungkin hmm, ada orang lagi nasa dukung deh. Oh, gitu. Nah, itu yang tidak boleh tadi ya. Kalau orang beri kita ambil. Kemudian kita tidak menjanjikan apa apa ya kita dikasih loh, apapun motivasi orang yang memberi tadi kita nggak peduli ya ya usah dia dari awal ada yang ngasih ya. kita ambil gitu ya, ya ambil kasih tadi itu. Hmm. cuma memang yang harus kita perhatikan jangan sampai ya, ke arah untuk pindah agama nah ini yang ngasih ngasih ngasih ujung ujungnya supaya kita uh, tadi pindah agama nah ini yang juga kalau sekedar tadi dia ngasih dia hanya kemanusiaan bahkan kita menolong orang tanpa melihat agama tadi ada orang kebakaran kemudian kita tanya dulu agamanya apa hmm. tidak perlu, ya keburu hangus rumahnya kita tolong <laughs> okay. baik, baik, baik nah, itu udah keburu hangus baru ah, bisa dibantu iya, gitu ya iya. <laughs> baik Ustadz Sayang sekali uh, perbincangan yang menarik ini uh, selalu saja dibatasi oleh waktu. Kita ingin melanjutkan lebih jauh lah. Tapi mudah-mudahan di situ depan kita lanjutkan. Kita mungkin berdoa lagi Ustaz. Uh, mudah-mudahan Allah memberikan limpahan dan cucuran rahmatnya buat kita semua. Baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa salli mabarik ala Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajumain. Allahumma gfiril muslimina wal muslimat. Wal muminina wal muminat. Allah Yauminhum wal amwat Inna kasami un kori bunguji Ya kaudial hajat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ayah dan ibu kami yang telah membesarkan kami ya Allah. Matikan kami semua satu waktu dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Saudaraku sudah yeah. berkenaan hadir pada pagi ini Saudara dan sudah banyak sharing tentang kita bagaimana untuk menumbuhkan semangat beramal ini. Bapak-bapak, ibu-ibu done... Dari Majlis Taklim Al Ikhlas dari menteng atas juga terima kasih sudah berkenan hadir pada pagi hari ini dan pemirsa akhirnya kita semakin faham bahawa uh, upaya untuk selalu menumbuhkan ahsan wa amala... melakukan hal amal yang terbaik setidaknya ada ada empat hal yang perlu kita perhatikan yang pertama bahawa di dalam harta kita itu pasti ada hak orang lain kemudian harus ingat kematian karena ini merupakan lambang kecerdasan kita itu dari sisi Hadis Rasulullah kemudian yang ketiga Jangan lupa kita juga harus peka pada orang-orang di sekitar kita karena ini merupakan kepekaan itu tergantung kepada keimanan seseorang. Dan yang terakhir, kalaupun itu semua tidak mempan Berusahalah untuk memberikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu SWT Mudah-mudahan keempat hal ini bisa melingkupi kita Bisa menyempurnakan kita untuk terus berupaya melakukan asana amala. Akhirnya, atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas Saya Rahmat Jasmuri berterima kasih atas kebersamaan anda Kami undur diri, mudah-mudahan bermanfaat Bila hati taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh